وعلى آله وصحبه ومن طبيعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار إخواني ما أشر المسلمين رحمني ورحمتم الله kita bersyukur kepada Allah yang pada kesempatan sore hari ini memudahkan kita untuk bisa kembali bertemu dan berkumpul dalam rangka mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya shallallahu alaihi wasallam semoga madrasah kita ini Menjadi majlis yang diberkati oleh Allah Dan menjadi simpanan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik Sampai hari kemudian kelas Tuhanku, ma'asyiral muslimin para wa rahimakumullah Pada kesempatan sore hari ini Sebagaimana yang Sudah sahabatku, para sahabatku, para sahabatku, para sahabatku, para sahabatku, hak sahabatku, para Mengingat bahwasannya tetangga di dalam Syariah Islam mempunyai kedudukan yang diperhatikan, sehingga datang di dalam Al-Quranil-Karim Al maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan-tuntunan mengenai hak-hak tetangga. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Shallallahu Anhi Wasallam, kita tidak boleh meremehkan perkara tetangga ini. Karena urusannya bukan sekedar berbuat baik kepada tetangga kita, tapi ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, Shallallahu Anhi Wasallam. Maka untuk memulai pembahasan ini Kita akan menyebutkan ayat Al-Quran Maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terkait dengan urusan-urusan tetangga Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahib bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum Inna la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah taala berfirman Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kepada karib kerabat kepada anak-anak yatim Kepada orang-orang miskin yang tidak mampu Dan kepada tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, yang asing Demikian pula dengan teman yang ada di sebelahmu Dan Orang-orang yang dalam perjalanan jauh, serta para budak yang kalian miliki, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Nah, berkata Imam Al Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, amal jar fakat amarallahu ta'ala bi haqqi wal qiyam bi haqqi wal wasati bi ra'i bi ra'i zimmatihi fi kitabi wa lisan nabiyihi sallallahu alaihi wa adapun tetangga Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk melakukan penjagaan terhadapnya melaksanakan haknya dan memelihara kehormatannya di dalam kitabnya yang suci Al-Qur'anul Al Karim dan juga melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala subhanahu wa ta'ala akkadha dzikruhu ba'dal walidayni wal Bukankah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Menguatkan penyebutannya setelah kedua orang tua dan karib kerabat. Fakalah Taala, Allah Taala bersihman waljaril korba dan tetangga yang dekat, ayy alkhurif, tetangga yang dekat. Waljaril junub dan tetangga yang jauh, ayy alkhurif, tetangga yang asing. Kaulah ibnu Abbas, ini diucapkan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, dalam tafsir beliau. Ini menunjukkan Allah memberi penekanan tentang besarnya hak tetangga sampai datang dalam ayat untuk berbuat baik kepada tetangga setelah penyebutan berbuat baik kedua kepada kedua orang tua kemudian kepada kerabat-kerabat karib kerabat, dan setelah itu kepada tetangga baik tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh nah kemudian kata beliau pula wa ala hadha wasatu bil jari ma'murun biha maka atas keterangan ini wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga adalah hal yang diperintahkan dengannya mandubun ilaiha perkara yang disunnahkan kepadanya musliman kana au kafiran wa apakah dia seorang muslim atau seorang yang kafir Inilah pendapat yang benar. Wal <tuh> ihsan <tuh> dan perbuatan baik yang diajarkan qad yakunu bima'nal mu'asasah. Bisa jadi bentuknya adalah kepedulian di dalam memberikan dukungan. Ya. Wa qad yakunu bima'na husnil ikhrah. Dan bisa pula maknanya adalah pergaulan yang baik. Wa kafil adza. Bisa pula maknanya adalah menahan gangguan wal muhamad dunahu dan memberikan penjagaan terhadapnya. Nah. Maka tetangga yang harus kita jaga haknya baik itu muslim ataupun kafir sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Yeah. Berbuat baik dengan memberikan dukungan kepadanya Bergaul yang baik dengannya Menahan gangguan Melindunginya Ini adalah hal-hal yang Masing-masing tetangga itu Mempunyai hak Sesuai dengan kondisi dan keadaannya Nah, Dikatakan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Di dalam Fathul Bari Al-Jarul Qari Tetangga yang dekat Mabainahuma man bainahuma qarabah. Man bainahuma qarabah. Tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang antara dirinya dan tetangga itu mempunyai hubungan kekerabatan. Wal junub sedangkan tetangga yang asing yang jauh dikhilafah. Adalah yang berbeda dengan itu, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Jadi apakah Tetangga kita adalah saudara kita sendiri, family kita sendiri, atau bukan? Selama dia tetangga, dia mempunyai hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ini adalah pendapat al-akhar mayoritas para ulama, di mana tetangga itu punya hak untuk kita berbuat baik dengan memberikan dukungan, bergaul yang baik, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Ya, kemudian memberikan perlindungan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Poin. Siapa yang disebut dengan tetangga? Ya. Di dalam Al-Balbary, Al-Hafid, rahimahullah menyebutkan ismuljar yashmulu al-Muslim wal-kafir wal aadid wal fasiq was صديق wal adu wal gharib wal baladi wal nafi kata beliau nama tetangga atau kata tetangga ini mencakup yang muslim maupun yang kafir ya, seorang yang rajin ibadah atau seorang yang fasik Baik itu teman atau musuh Baik itu orang asing Atau orang yang senegeri dengan kita Sama-sama asal negerinya Sama-sama wong Solo Atau bukan Selama dia berada di dekat kita Rumahnya maka dia adalah Tetangga Apakah dia Orang yang suka berbuat kemanfaatan atau suka membahayakan, ya. Apakah dia orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita ataupun orang asing, tidak punya hubungan kekerabatan. Apakah rumahnya dekat dengan kita maupun rumahnya rumahnya jauh dari rumah kita. Maka semua ini disebut dengan tetangga aljar. Nah. Kemudian walahu mara tibak ruha akla nimba dan tentunya tetangga ini mempunyai tingkatan-tingkatan sebagiannya lebih tinggi dibanding yang lain haknya lebih kuat dibanding yang lainnya. Nah, kemudian fa'alaha manistma atfihi sifat al-awal kulluha, thumma atfaruha wahlu majran ilal wahad. Kata beliau maka yang paling tertinggi haknya itu adalah orang yang terkumpul padanya sifat-sifat yang telah disebutkan. Yang paling tertinggi pada peringkat pertama adalah yang terkumpul padanya semua sifat. Ya, udah dia paling dekat Muslim, kerabat, ya, orang yang suka berbuat baik, ahli ibadah. Ya, nah terkumpul padanya semua sifat. Ya lengkap sudah. Maka ini adalah yang paling kuat haknya untuk kita tunaikan dalam kita berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, saya ulangi, dia paling dekat rumahnya Muslim, ya, kemudian ahli ibadah, kemudian dia teman dekat juga, ya, serta orang yang asal negerinya sama sama-sama dari Solo misalnya atau sama-sama dari Kebumen nah, ya jadi asal negerinya sama juga dia suka berbuat kebaikan berbuat hal yang bermanfaat untuk orang lain kemudian paling dekat rumahnya nah kalau sudah terkumpul padanya sekian sifat yang telah disebutkan ini dia paling kuat hatnya untuk kita tunaikan Sebagai tetangga kita berbuat baik kepadanya dengan apa yang kita mampu. Nah. Kemudian sema aktaruha yang di bawahnya sedikit peringkat berikutnya adalah yang paling banyak yang paling banyak terkumpul padanya sifat-sifat yang telah disebutkan walaupun tidak semuanya. Maka demikianlah peringkat itu semakin sedikit. Sifat yang terkumpul padanya tentu haknya semakin tidak sekuat yang sebelumnya. Sampai yang terkumpul padanya hanya satu sifat karena dia tetangga kita. Mungkin dia kafir, ya. kemudian bukan kerabat dekat, bukan pula teman dekat, bukan pula asal negerinya sama, dan rumahnya juga agak jauh dari kita cuma dia masih tetangga itu saja yang tinggal maka masing-masing sesuai dengan tingkatannya semakin terkumpul padanya sifat yang telah disebutkan atau lebih daripada itu maka semakin kuat haknya sebagai tetangga nah maka kata beliau wa yu'ta kullu haqqihi bihas ha ya. bihasbi halihi ya wa yu'ta kullun haqqahu bihasbi halihi Maka masing-masing diberikan akan haknya sesuai dengan kondisinya. Waktu tataarodu sifatnya nifakfir, bisa jadi ada dua sifat yang saling berlawanan pada dirinya atau lebih daripada itu fayrojah. Maka bisa dikuatkan mana yang lebih kuat unsurnya, auyusawa atau, atau bisa makan. Nah, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya. Dia baik, tapi kafir. Yang ini jahat, tapi Muslim masing-masing sesuai dengan Kondisi dan keadaannya Ya, maka sifat Dari tetangga tersebut Mempunyai arti Di dalam kita memenuhi haknya ya, Semakin terkumpul padanya Sifat-sifat kebaikan yang telah disebutkan Maka semakin kuat haknya Untuk kita penuhi Sebagai tetangga kita yang Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal Dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun mengenai Batas tetangga Berapa jauh jaraknya Sehingga bisa dianggap sebagai tetangga Ini khilaf Di kalangan para ulama berbeda-beda Pendapatnya Nah, Kalau Al-Imam Al-Za'i menyatakan Bahawa Batasan tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap arah Ya. 40 rumah di sebelah kanannya, 40 rumah sebelah kirinya, depannya, belakangnya. Nah. Dalam pendapat Ali bin Abi Thalib dinyatakan bahwa man an nida fa Orang yang masih mendengarkan panggilan kita maka dia adalah tetangga. Kalau dipanggil sudah enggak dengar berarti bukan Tetangga, artinya jaraknya sudah jauh Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa Yang tinggal masih dalam satu kota Satu negeri ya, Itu adalah tetangga Karena dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-60 Mengenai orang-orang al-munafiqun Kata Allah La'illam yantahil munafiqun kalau orang-orang munafik itu tidak berhenti sampai kemudian Allah katakan, summalayyjawi runaksiha illa kalila. Kemudian mereka jangan bertetangga denganmu di kota Madinah itu kecuali hanya sebentar saja. Ya. Kemudian tidaklah mereka bertetangga denganmu di kota itu, kota Madinah itu melainkan hanya sebentar saja. Jadi masih dianggap sebagai tetangga. Nah. Dan tetangga yang paling dekat Siapa yang paling dekat Dari tetangga kita Ya istri kita Ini tetangga yang paling dekat ya. Karena kita tinggal di sebelahnya Dan istri tetangga yang paling dekatnya Siapa Suami Gitar nah. Al-Muhim Eh Siapapun yang berada hidup di lingkungan kita, di sekitar kita Yang kita bergaul ya, hidup bersamanya Dia adalah tetangga kita Oleh karena itu Harus kita perhatikan hak-haknya Sebagai tetangga kita hendaknya berbuat baik Kepada uh, Orang yang menjadi tetangga kita Nah, disebutkan di dalam mukhtafar min hadhil qasidin mengenai haknya tetangga. Walaysa haqqul jiwar kafful adza faqat. Bukanlah hak tetangga itu hanya menahan gangguan saja, tidak menyakitinya saja, tidak mengganggunya saja. Bal ihtimalul adza. Bahkan Sabar terhadap gangguannya Jadi berbuat Kebaikan kepada tetangga Bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga Tidak menyakiti tetangga Termasuk daripada hak tetangga yang harus ditunaikan Adalah Sabar terhadap gangguan Tetangga Kita tidak mengganggunya Tapi kalau dia yang mengganggu kita Sabar Ini termasuk hak tetangga Yang harus kita berbuat baik di dalamnya. Nah, jangan kalau dia mengganggu kita kemudian kita gantian mengganggunya. Nah, wah ini kelihatannya kok nyetel musiknya kencang-kencang nih. Ya, enggak tahu orang lagi istirahat. Ya sudah, nanti kalau dia sedang istirahat, tak setel murattal kuat-kuat. Gantian. Ya, mending saya tak setelkan murattal lah itu musik. Enggak begitu. Ya. Kalau dia mengganggu kita, bukan berarti kita harus mengganggu dia untuk membalasnya. Nah, samping hak tetangga itu adalah tidak mengganggu, menyakiti tetangga. Demikian pula kita harus sabar terhadap gangguannya, sabar terhadap gangguannya. Demikian pula adrik bersikap lemah lembut. Ya, wabtidahul khair memulai kebaikan kepada tetangga. Jangan nunggu tetangganya yang berbuat baik Kepadanya ya. Sehingga diintai Kalau dia berbuat baik Tak baiki Kalau dia macam-macam tak sikat nah, Jangan ya. Itu bukan orang bertetangga Itu orang bermusuhan Jadi bukan saling mengintai Siapa yang memulai kebaikan Tapi hendaknya saling berlomba Untuk memulai kebaikan kepada tetangganya dengan apa yang dia bisa dengan memberi apakah itu hadiah ya atau memberi salam atau berziarah atau yang lainnya nah tidak ulkai memulai kebaikan wa yabda ajaruhu bisalam hendaknya dia memulai tetangganya untuk mengucapkan salam memulai tetangganya untuk mengucapkan salam ya Karena orang yang memulai salam itu yang terbaik kata Nabi Aminu Shallallahu Alaihi Wasallam Wa akzoluhuma wa wa Alladibadaa di salam yang paling utama antara kedua orang yang bertemu adalah yang memulai salam yang mengucapkan Assalamu Aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apalagi kalau dia tetangga. Walla yufil ma'hu al-kalam. Dan jangan dia memperpanjang pembicaraan bersamanya. Jangan suka ngobrol ngalur nidul, itu maksudnya. Nah ini kalau memang ya ngobrol itu ternyata memberatkan tetangga kita. Nah dia punya hajat sedang mau buru-buru, ya kita ajak ngobrol panjang lebar. Akhirnya kan dia merasa apa? Merasa terganggu kan? Dia ya, mau pergi nggak enak, mau dibiarkan nggak enak. Ya. Kalau dilayani ya ini sedang punya hajat, Nah maka kita harus bisa, ya, harus bisa membaca kondisi dan keadaan tetangga kita. Ya. Kalau lagi tidak ingin dia diganggu dengan pembicaraan yang panjang ya, atau memberatkannya pembicaraan yang panjang, ya yang singkat saja, yang ringkas saja. Nah, kadang sebagian orang nggak ngerti. Ya, sudah tahu ini punya hajat mau cepat-cepat mau buru-buru dia ngajak ngobrol terus nah maka yang seperti ini bisa mengganggu tetangganya wala yutilama'ul kalam jangan dia memperpanjang pembicaraan bersamaannya ya, kalau itu memberatkannya waya waya'ud waya'uduhu wa ya fil marad Wayang udhu fil malat dan mengunjunginya bila dia sakit. Ya, kalau ada tetangga yang sakit, maka dikunjungi. Ya, sesama Muslim saja disenahkan untuk mengunjunginya, apalagi kalau itu adalah tetangga kita. Makanya suatu aib. Ya, kalau kita bertetangga, kita enggak tahu apabila tetangga kita itu sedang sakit. Ya, berarti tidak ada kepedulian. Nah, sementara di antara berbuat baik hak tetangga yang hendaknya kita penuhi adalah kita punya perhatian dan kepedulian, ya mengetahui kondisi dan keadaannya dia sehat apa tidak, dia punya hajat atau tidak, dia sedang di rumah atau tidak, hal-hal ya, yang seperti ini hendaknya kita perhatikan. Sehingga kita bisa meringankan Kalau dia sedang ada beban Kita bisa memudahkan Kalau dia sedang kesulitan Atau kita bisa mengunjunginya Kalau dia sedang sakit Apalagi kalau dia adalah Seorang muslim Orangnya baik Apalagi dia rajin ibadah Apalagi sunni lagi Sama-sama ngaji nah, Ini Semakin banyak sifat kebaikan yang ada pada dirinya maka semakin kuat haknya untuk dipenuhi sebagai tetangga. Nah. Kemudian wa yu'azzihu fil musibah dan berbelasungkawa bersamanya di dalam musibah yang memberikan ucapan belasungkawa, takziah ketika ada musibah. Wa yuhanniu fil farah dan memberikan ucapan selamat ketika ada kegembiraan pada diri tetangganya itu. Ya. Nah, kalau dia sedang gembira, sedang senang, dia mempunyai sesuatu yang membuatnya riang, maka kita memberikan ucapan selamat. Ya, kita beri dia ucapan selamat untuk membesarkan hati dan jiwanya. Ini adalah hak tetangga bukan malah merasa dengki atau tidak suka ketika tetangganya senang. Allahu musta. Kemudian wayasfaha an zalati memaafkan ketergelincirannya. Ya, memaafkan kesalahannya, kekeliruannya. Wala yattali ila Dan janganlah dia melongok ke dalam rumahnya. Noleh-noleh lihat ke dalam rumah Bagaimana? Gak boleh Aik Termasuk hal tetangga Kita jangan, jangan Mencari tahu atau melongok Ke dalam rumahnya Apalagi tanpa seizinnya Makanya kalau kita pun datang Hendak ke rumahnya Ketika kita ketuk rumahnya Dan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berpaling dari pintu dari pintu rumahnya, ya, dan hal yang tidak baik kita berada di depan pintu dan mencari tahu apa yang ada di dalam rumahnya Kadang sebagian orang bertamu nggak melihat apa ya ada mbak ya, halas antum salam salamualaikum ya sebanyak tiga kali, kalau tidak dijawab mulai es pulang, nggak usah melihat juga, colok matamu lagi. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian wala yudhayiquhu fi wad'il khashab 'ala jidarihi dan jangan mempersulitnya untuk meletakkan kayu di dindingnya. jangan mempersulitnya dalam meletakkan kayu di dindingnya. Artinya, kamu jangan mengganggunya dengan meletakkan barangmu di dindingnya ya kita sandarkan mungkin kita punya becak, gitu kan kita apa e, masukkan ke pekarangannya karena kita gak punya tempat ya, lihat dulu dia keberatan gak izin dulu ya, bahkan kalau kita misalnya punya kayu jangan disandarkan ke dindingnya dengan sembarangan tanpa memberitahu tanpa minta izin Tanpa ngasih tahu, ya itu bisa mem, mem, mempersulitnya, bisa memberatkannya, bisa mengganggunya. Mungkin dia tidak suka kalau diperlakukan seperti itu. Nah, berarti indah sekali kalau seorang memenuhi hak-hak tetangga itu. Qoib, walati sobil ma infi nizabid dan jangan pula menuangkan air di pancurannya. Ya kalau mungkin dia punya aliran air, jangan sembarangan kamu menuangkan air di situ. Ya mungkin itu ada aliran paritnya atau spitengnya, jangan sembarangan kamu buang sampah lah, apalah. Eh, jangan sembarangan. Kalau itu punya tetanggamu, nah, jangan cari enaknya saja. Kalau kamu ingin membuang-buang buat sendiri atau minta izin kepada orangnya. Walasih porosit purat hizinae dan jangan pula sembarangan membuang tanah di pekarangannya. Ya, karena lagi bangun, asal menuruk saja di tempat orang lain atau lagi bersih bersih sampahnya sembarang aja diletakkan di pekarangan orang atau di tanah orang di tempat tetangganya. Ini adalah perkara yang baik di dalam memenuhi hak hak tetangga. Walaupun lebih ahun nawar si mayhamiluh ila darip, ya, jangan suka melototi apa yang dia bawa ke rumahnya. Ya, tetangganya bawa dilihati terus bawa apa ya? Tak usah, tak usah furuli istilahnya, tak usah apa e, kurang kerjaan dengan melototi tetangga dia bawa apa ke rumahnya? Sudah biarin dia mau bawa apa kek ya peduli amat memang ada urusan apa dengan kamu itu okay. ya. artinya kita harus menjaga privasi dia biarkan biarkan ya. karena dia punya hak privasi yang harus kita hormati sebagai tetangga ya, sehingga dia mau bawa barang apa ke rumahnya nggak usah dipelototi ya, kecuali kalau dia kelihatan membawa sesuatu yang nggak benar baru di nasihati dengan cara yang baik. Kalau memang hal itu bisa dan memungkinkan. Oke. Kemudian wayastura mayankashifu mayankashifu min aurat min aurati dan menutupi apa yang terbuka dari auratnya. Ya. Nah. Artinya kalau di rumahnya itu ada sesuatu yang terbuka atau ada bagian yang terbuka kita tutupi, ya, atau bahkan mungkin kita beritahu dia untuk menutupinya, karena khawatir tersingkap aurat yang ada di dalamnya mungkin kelihatan nanti aurat istrinya, aurat anak perempuannya, atau keluarganya yang ada di dalam rumah itu, kita tutupi auratnya. Nah, walayat asma alaihi kalamah, nggak usah muping kata beliau. Ya, terutama yang rumahnya dempet-dempet ini, yang apalagi yang satu dinding, nggak usah suka mumping sama tetangganya, ya meskipun ya tetangganya teriak-teriak, <goda> ya apalagi mungkin lagi klayi lagi berantem, ya anggap aja kita nggak tahu, ya karena itu urusan dia pribadi dia, nggak ya. usah ya tasamma anehi kala, nggak usah cari-cari tahu apa yang sedang dibicarakan. Artinya enggak usah nguping. Nah, wayughdu tarfa'u Dan menutup atau menundukkan pandangannya dari kehormatan saudaranya, kesucian saudaranya. Nah, artinya ya menjaga kehormatan atau kesucian tetangganya yang mungkin ee eh, terbuka atau tersingkap tanpa sengaja. Kemudian walahidu hawa'ij ahlihi idza ghaab. Kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya apabila tetangga itu sedang tidak di rumahnya. Kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Nah, ini adalah hak-hak tetangga yang harus kita penuhi Jangan acuh tak acuh ya. Sebab Tetangga mempunyai Kedudukan yang Allah Turunkan ajarannya di dalam Al-Quran Untuk kita berbuat baik Setelah kedua orang tua Kemudian karik kerabat setelah itu siapa? Tetangga Nah Kemudian diantaranya juga Disebutkan di dalam uh, Rasfiatul Kuluh Wala tudimun nadhar ila fadini Jangan engkau melototi pembantunya <laughs> Jangan melototi pembantunya apalagi kalau dia perempuan Nah wa tatallaq li waladihi fi kalimatih Nah rendahnya engkau bersikap lembut di dalam berbicara kepada anaknya. Minta-minta anak tetangga main asal bentak aja, tidak boleh. Minta-minta anak tetangga kita main asal marah saja, tidak boleh. Sikapi dia seperti anak kita berucap yang lemah lembut, yang baik kepada anaknya. Wa turshidu ilama ya jhaluhu min amridi ini wa dunya dan engkau arahkan dia. Kepada urusan agama atau dunia Yang dia belum mengerti nah, Ini semua adalah Di antara hak-hak tetangga yang harus kita penuhi Seorang yang Berbuat kejelekan, keburukan Hal-hal ya, yang tidak baik Kepada tetangganya Ini akan mendatangkan eh, Celat Atau keburukan di dalam agamanya Pernah di masa Rasulullah SAW, ada seseorang yang mengeluhkan tetangganya kepada Nabi SAW. disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW di masa beliau mengeluhkan tetangganya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengeluhkan tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dia datang kepada Nabi mengeluhkan tetangganya. Kemudian dalam kesempatan lain datang lagi mengeluhkan tetangganya. Dalam kesempatan lain datang lagi mengeluhkan tetangganya sebanyak 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati dia sabar. Sabar sabar. Dalam tiga kesempatan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menasihatinya untuk sabar, sabar terhadap tetangganya. Nah, untuk yang keempat kalinya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang tetangganya itu. Maka kata Nabi alaihi wasallam, angkut barangmu, engkau letakkan di pinggir apa di tengah jalan." Ya. Iprah e Mata'at Victoria okay. Ambil barangmu, angkat barangmu Letakkan di jalan Maka orang itu memperbuatnya Dia ambil barangnya Pekatasnya, dia letakkan di jalan Lantas Tentunya orang-orang berlewatan Di jalan, namanya juga jalan Kan tempat orang lewat okay. Sehingga setiap yang lewat bertanya Malak Ada apa kau ini, apa yang menimpangmu Apa yang terjadi Jadi okay. Maka dia menjawab aku disakiti diganggu oleh tetanggaku sehingga dia enggak betah. Maka setiap yang mendengar keluhannya mengatakan la'analllah. Semoga Allah melaknatnya. Jadi setiap orang yang lewat melaknat tetangganya itu. Ya setiap yang lewat kenapa? Itu tetanggaku begini begini. Bila la'analllah. Semoga dia dilaknat oleh Allah. Ya begitu tetangganya ini tahu. <tuh> Wah. Bahagia ini Setiap orang yang lewat Melaknat dia Maka kemudian Tetangganya datang kepadanya Lalu mengatakan Rudda mata La Allah La Uzi Ka Abadan Kata tetangganya ini Kembalikan pekakasmu barang-barangmu itu ke tempatnya Demi Allah Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi Kenapa? Karena setiap orang yang lewat Melaknatnya Maka kejelekan tetangga Itu bisa mengundang Laknat ya, umpat cacimaki Doa sumpah serapah Dari orang yang mendengarkannya nah, Misalnya aja Ada seseorang bertetangga Kemudian dia merasa tersakiti, terganggu Lantas dia ngeluh kepada orang lain Nah orang itu kalau sumpah serapah Dasar tetanggamu itu ya, Semoga Allah balas dia ya, ya, Semoga Allah balas dia atau semoga di apa usahanya bangkrut. Nah, ada yang doain begitu-begitu mana. Makanya usahanya harus berhasil. Ya, karena ada orang yang doain kejelekan untuk dia. Atau mungkin juga ada yang mengatakan la'anallahu, semoga Allah melaknatnya. Sebagian mungkin mengatakan dasar tanggam itu brengsek bajingan. Jadi brengsek bajingan tenan ampun. Kenapa? Karena doa orang lain sebab dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Barakallahu fikum. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini dengan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang sangat mengerikan. Artinya, inilah akibatnya kalau kita menyakiti tetangga. Kita mendapatkan kecelakaan karena doa orang lain. Jangan dikira Menyakiti tetangga itu tidak besar efeknya Efeknya luar dalam Dunia akhirat ya Bisa remur dan Karena Kita menyakiti tetangga kita Nah bayangkan saja orang ini Setiap orang yang lewat Mengatakan apa? La'anahullah Apa artinya orang yang dilaknat oleh Allah? Dia dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal Adakah dia akan mendapatkan kebaikan kalau dia sudah dijauhkan dari laknat dari rahmat Allah? La, kebaikan apa yang dia harapkan kalau dia dijauhkan daripada rahmat Allah? Makanya orang ini mengatakan dia berjanji, la wallah la uzi ka abadan. Demi Allah aku tidak akan pernah menyakiti, mengganggu lagi Selama lamanya. Nah, akhwani fid din wa rahimakumullah. Sehingga mengganggu, menyakiti, berbuat keburukan kepada tetangga itu adalah perkara yang apa hukumnya? Muharram, perkara yang diharamkan di dalam Islam. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Tidak akan masuk ke dalam surga Orang yang tetangganya Tidak merasa aman dari gangguannya Diancam untuk tidak masuk ke dalam surga Ya pilih mana Kita mau menyakiti tetangga kita atau Kita mau masuk ke dalam surga Diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam surga Orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap Gangguannya Gangguan bisannya Gangguan anggota-anggota badannya yang lain Jadi mengerikan sekali Kalau hidup bertetangga saling menyakiti Akibatnya Di akhirat kita tidak akan masuk ke dalam surga Di dunia Emang enak Kalau bertetangga kemudian saling bermusuhan Enak gak? Gak ada enaknya ya keluar dari rumah lihat mukanya nek kita waduh orang ini ya segala sesuatu yang terkait dengannya membuat hati kita panas ya kan? karena bermusuhan tidak memenuhi hak tetangga di dunianya dia disiksa oleh Allah dengan ketidaknyamanan hidup di akhiratnya dia tidak akan masuk ke dalam surga haram hukumnya untuk menyakiti mengganggu dan berbuat buruk kepada tetangga. Nah. Kemudian khwalah fidil rahimani wa karena besarnya hak tetangga itu pernah suatu ketika sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi alaihi salat wasalam dan mengingatkan Nabi berulang-ulang kali. Mengenai berbuat baik kepada tetangga. Ya, Berulang-ulang terus diingatkan oleh Jibril tentang masalah tetangga, tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Sampai kata Rasulullah an-Nihalatullah Sallam, hata danantu annu saywaritoh. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Menunjukkan apa? Betapa besarnya hak seorang tetangga. Sehingga Jibril berulang-ulang kali mengingatkan tentang hak tetangga Sampai Nabi menyangka bahawa tetangga ini nanti akan menjadi salah satu dari ahli waris Karena besarnya hak tetangga tersebut Nah, Maka di dalam kebaikan ketika kita bertetangga Kita punya kepedulian Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan kita lakukan untuk tetangga kita. Dan tidak sedikit pun ingin menyakitinya. Maka diantara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada tetangga kita adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Adi Zar RA di dalam riwayat muslim Nabi SAW bersabda Iza tabakta marakam fa'athir ma'ahu jika engkau memasak marok, mungkin kalau yang tahu masakan Arab, Ngerti marok itu apa maksudnya. Salah satu masakan, masak daging kemudian kuahnya itu disebut dengan marok. Ya, mungkin kalau di kita gulai lah. Ya, mau tongseng atau gulai atau apa, coy. Baik firman Allah maka banyakkan kuahnya. Ya, jadi tidak apa-apa gulainya cuma seperempat, a, a, dagingnya cuma seperempat begitu. Gulainya sepanci. Apa kuahnya sepanci. Ya. Jadi tangganya dibagi kuahnya total. <laughs> Labas. Ya. Idza tabakhta maraqan fa'kthir ma'ahu. Kalau engkau masak e, maraq, maka perbanyaklah kuahnya. Sumanzur ahlal baitin min jiranik fa'asifhum minha fa'asifhum minha bima'ruf kemudian lihatlah eh, keluarga dari tetanggamu berilah mereka dari kuahnya itu dengan cara yang baik artinya dibagikan kepada tetangga-tetangga nah ya kalau kita enggak mampu apa yang kita mampu meskipun kita hanya memberi kuahnya jangan baunya tok ya oke waduh nikmat banget ya eh? akhirnya cuma dapat baunya saja. Nah, orang yang cuma nyium baunya saja enggak dapat eh catanya itu terkadang tersiksa, ya, jang, jangan dikira wah cuma baunya tok. Dia sudah ngebayangkan ya Allah nikmat banget. Kebetulan dia di rumah enggak masak apa-apa atau masak ala kadarnya. Yang sebelah masaknya masyaallah. Ya. Anak-anaknya pada nrenyek di mau <laughs> bayangkan coba pak, ya, dia bilang sabar enak, ya akib belum bisa belum punya rezeki nanti insyaallah kalau punya rezeki. Nah tetangganya ini nggak punya perasaan, ya apa nggak nyakiti itu, nyakiti nggak? <laughs> ya bisa jadi itu menyakiti, menyakiti perasaannya sedih dia, ya. Nah Allahu Muta'an. Makanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Anhi Wasalam untuk memperbanyak kuahnya minimal ya kuahnya lah, Apun ya ini cuma yang banyak kuahnya, isinya nggak seperapa. Ya, Tapi paling tidak untuk ngerasain deh gitu, masakan anak enak apa enggak? Lah itu sudah menutupi apa uh, hatinya tadi. Nah sehingga muncullah Ya, rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, menghormati Karena adanya ma'ruf, ya, perbuatan baik Meskipun dalam hal-hal yang kita anggap mungkin sekele Hal-hal ya. seperti ini kita anggap kecil, enggak bernilai Tapi luar biasa pengaruhnya kepada jiwa manusia Apalagi orang yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya Apalagi satu komunitas Seperti di ya, hadis inilah mungkin lebih kurangnya. 6 nah. Orang-orang yang sama-sama ngaji butuh kepedulian yang besar. Apalagi kita hidup di lingkungan sebelah kita ada orang yang awam, ya. Maka ini harus mempunyai perhatian yang besar, sehingga jangan sampai kita jadi fitnah. Ya? Sudah kenal ngaji, tapi nggak punya akhlak katanya, sama tetangganya nggak bagus. Nah, akhirnya orang-orang menyibir kan, untuk nah, apa nasi pakai koplo, ya jubahnya aja yang besar, ya, akhlaknya nggak ada. Nah, yang jelek siapa? bukan kita saja yang jelek, mending kalau kita pribadi, ya akhirnya dakwah yang ikut bersama kita, ya orang jauh dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kenapa? karena melihat sikap kita di dalam bertetangga. Ya memang kita harus saling intervensi diri, memperbaiki, saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan karena demi, dengan demikianlah agama ini akan bisa kita laksanakan dengan semakin baik dan semakin bagus apabila ada, ada saling almunasoha, saling nasihat menasihati dan ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, poy dalam riwayat lain disebutkan Ya Abadhar Ida tobaqta marokatan Fa'at firma'ah Wahai Abu Dar, Apabila engkau masak marok ya, e, Daging yang berkuah Fa'at Maka perbanyaklah kuahnya Wata'ahad jiranat Dan perhatikan tetanggamu nah, Makanya kalau belanja daging di pasar Jangan sedikit, hmm. beli yang banyak Ya betul kalau ada rezeki Kenapa tidak kan gitu? Beli yang banyak bagi-bagi sama Tetangga Jangan dinikmati Dewi Nah ini kalau kita ingin menjadi Tetangga teladan Penghargaannya Tidak usah di dunia Nanti ada di akhirat Insya Allah jaminannya adalah Surga Allah Azza wa Jad Nah Kuali fidjin rahimani wa rahimakumullah Kemudian diantara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga adalah hendaknya saling akur muqawa'ah mutawaatul jar saling akur dengan tetangga. Naam. Sehingga ingin selalu memudahkannya dan tidak menyulitkannya. Di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Layamna anna ahdukum jarhu ayat Riza ala jidari janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk dia menanam kayunya di dindingnya meletakkan kayunya di dindingnya. Nah, artinya memberikan kemudahan, jangan mempersulit. Jangan karena masalah-masalah kecil saja kemudian kita ribut, kuar kuar. Uring-uringan dengan tetangga kita masalah kecil. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan salah seorang di antara kalian mencegah tetangganya untuk meletakkan batang kayunya di atas atau di dindingnya. Ini kan masalah kecil sebetulnya, bukan hal yang besar. Tapi jangan dia lakukan itu, ya. karena ini akan menimbulkan masalah mending, ya. akan menghilangkan keakuran antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Maka saling memudahkan, saling meringankan, saling pengertian, ya, yang satunya juga tidak boleh sembrono main asal letak saja, main asal taruh saja. Ya, enggak bilang-bilang, enggak izin-izin. Nah, masing-masing harus saling mengerti, saling memahami, saling pengertian sehingga ada sikap al-tawa'ah, yakni akur antara keduanya. Baik. dan manusia yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling terbaik terhadap sahabatnya dan paling terbaik terhadap tetangganya. Baik di dalam bergaul terhadap teman-temannya dan baik dalam bergaul terhadap tetangganya. Disebutkan dalam hadis Ambilah bin Amr bin Al-As di dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairul ashabi عند Allah, khairuhum li sahibi. Teman yang paling terbaik di sisi Allah itu adalah yang paling terbaik terhadap temannya. Maka kalau kita berteman, kita bergaul, bersaudara, sesama kaum Muslimin, ya, saudara seiman atau saudara sama mengenal uh, sunnah Nabi saw, ya, semanhat katanya. Ya, maka Hendaknya kita menjadi orang yang terbaik terhadap saudara kita. Nah, orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang selalu memulai kebaikan kepada saudaranya. Dan tidak ingin sedikitpun menyakiti saudaranya itu tidak dengan bisannya, tidak dengan anggota badannya yang lain. Ya, menjaga ketenangannya, ketentramannya, dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Nah, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Khairul ashabi inallaha khairuhum li saahibi." Orang yang paling terbaik, orang eh, sahabat yang paling terbaik itu di sisi Allah adalah yang paling terbaik untuk temannya. Wa khairu al-jiran dan sebaik-baik tetangga inallahi azza wajalla, di sisi Allah azza wajalla khairuhum li Adalah yang paling terbaik untuk tetangganya. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik untuk tetangga nih. Yaitu tadi yang saya katakan menjadi tetangga teladan. Ya. Nah. Dan di antara kebahagiaan hidup yang perlu selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla salah satunya adalah tetangga yang baik. Karena kalau mendapatkan tetangga yang buruk sempit hidup kita والله. Ya, sempit hidup kita. Kalau kita mendapatkan tetangga yang buruk ya, karena kita akan berhadapan dengannya di sepanjang hidup kita selama kita bertetangga dengannya. Bayangkan setiap waktu atau banyak waktu kita kita habiskan untuk menghadapi tetangga yang buruk. Ya, sehingga nelongso banget. Nah, kami mintalah e, tetangga yang baik berdoa sama Allah dan kalau mau pindahan itu lihat-lihat dulu ya dimana kamu mau pindah siapa tetanggamu jangan main nasal pindah saja ya setelah pindah nyesel ternyata tetangga ku bajingan <laughs> <laughs> Allah lusihan ya sehingga ini adalah hal yang penting diingatkan oleh Nabi <tuh> saw dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un minas sa'adah. Arba'un minas sa'adah. Ada empat hal yang termasuk daripada kebahagiaan hidup. Yang pertama al-mar'atu ssalihah. Ya. Isteri yang salihah. Ya. Ad dunya mata', kata Nabi wa khairu mata'iha al mar'atu afsalihah dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya adalah istri yang salihah nah kalau dapatnya istri, istri yang palihah apa istri yang palihah ya lawannya salihah itu tadi okay. istri yang jelek istri yang buruk wah hidup kita kayak di neraka aslinya ya okay. Nah, setiap hari tidak ada kenyamanan, tidak ada Ya Kita mau kepada kebaikan, dia mau kepada keburukan, diajari melawan, disuruh melotot. <laughs> nah, ditegur sedikit, langsung nyerocos. Allahumus ta'an, kalau sudah dapat istri yang jelek, bukan jelek fisiknya, mending jelek fisiknya. Tapi kalau baik akhlaknya Dia wanita sholihah Wallahi surga ya yeah. Betah kita di rumah Nah kalau Cantik wajahnya Tapi perilakunya, akhlaknya Sifatnya jelek hmm, Rumah sudah seperti neraka katanya yeah. Baru lima menit di rumah Ketingin Minggat Nah ya tapi yang paling terbaik tentunya sudah solehah cantik lagi kan gitu ya? <laughs> itu yang terbaik dan semoga Allah azza wa jel ya menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang solehah nah. dan kita juga dijadikan suami-suami yang solehah, jangan cuma istrinya saja yang solehah, suaminya tidak soleh, ya podo'ai ya itu nggak apa nggak bakal ketemu itu, ya bakal masalah juga kalau suaminya nggak soalnya hanya cuma istrinya saja. Nah, poiit yang kedua almaskan alwasak, ya, almaskan luasnya al rumah yang luas tempat tinggal yang luas delapan, ya tempat tinggal yang luas yang delapan. Nah. Enggak mewah enggak apa-apa, yang penting besar luas. Baik. <tuh mikir> Hah? Lah, <tuh mikir> ya rumah kok bukan lapangan. Lapangan itu bukan rumah ya, sih. La dhukatan wala syar'an. secara bahasa, enggak secara syariat. Lapangan ya lapangan. Baik. <tuh mikir> Maksudnya kayak lapangan gitu ya. ya rumah yang luas, kalau so, mungkin rumah yang luas, ya yang eh, memberikan kelapangan hati. Kalau rumahnya lapang hatinya juga lapang. Nah coba rumahnya kecil, warnanya buah buahnya perabotannya wakeh kan gitu. Ya. ya tetap aja sempit rasanya. Ya lebih lebih sempit lagi wajah istrinya nggak soleha. Nah, <laughs> Allah misal, ya itu musibah di atas musibah. baik <laughs> Kemudian yang ketiga Al-Jar As-Soleh ya, Yang ketiga kata Nabi adalah Tetangga yang baik Tetangga yang baik Tetangga yang saleh. Nah sehingga kita tinggal itu nyaman ya. Tetangga kita pengertian banget ya, Muskilah kalau tetangga kita pengertian banget Kita yang gak pengertian banget <t Schedulak> <tuh> Jadi harus dua belah pihak Ya tetangga kita pengertian banget ya kita juga harus pengertian banget. Nah saling melindungi saling menjaga saling menutupi ke terbelincirannya saling memenuhi kebutuhannya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang keempat adalah walmar kabul alhani. Almar kabul hani ya, al kendaraan yang nyaman kendaraan yang nyaman ya nggak penting mewah ya yang penting enak dinaiki cepat ya wangi bersih ah nggak penting mewah yang penting nyaman nah nah definisi nyamannya ya masing-masing kan gitu yang penting nyaman almar kabulhani nah ini kebahagiaan hidup Ya, istri-nya soleha, rumahnya lapang, tetangganya baik, kendaraannya nyaman, kelas, ya, bahagia sudah hidupnya. Apalagi tinggal menghadap Allah saja ini, ya, memperbanyak amal yang saleh untuk bersiap ketika dia dipanggil oleh Allah Azza Wajal. Kemudian kata beliau wa arbaan min Ada empat hal dari kecelakaan, ya, kesengsaraan hidup. Yang pertama adalah aljarshuk tetangga yang jelek. Ini semua lawannya. Walmaratusuk ya, istri yang jelek. Ya, ini perilakunya, akhlaknya, agamanya. Walmaskanutboyik dan tempat tinggal yang sempit. Makanya bangun rumah itu yang luas. <laughs> nah, bangun rumah yang luas kalau ada duitnya. Supaya enggak sempit. Kalau enggak bisa bangun rumah yang luas. Ya hatinya saja yang diluaskan. Rumahnya kecil. Tapi kalau hatinya luas. Insya Allah terasa. Lapan. Terasa lapan. Dan sebaliknya kalau rumahnya luas. Hatinya sempit. Ya apa jadinya? Rumah yang luas terasa. Sempit. Kemudian yang keempat adalah. Kendaraan yang jelek yang tidak nyaman sudah sering mogok <laughs> setak-setak sebentar masuk bengkel udah usahanya enggak jalan-jalan ini kendaraan juga sering masuk bengkel musyilah ya mumet itu nah jadi yang keempat adalah kendaraan yang jelek. Baik. Ada wasiat Rasulullah SAW Di dalam hadith Abu Hurairah RA, Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Dan yang selainnya Kata Nabi SAW Takun warian Takun a'badannas Jadilah orang yang warak yani, Warak itu artinya Menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakannya di akhirat kelak Apa saja Kalau dia tahu bahwa hal itu akan membahayakannya di akhirat kelak Dia tinggalkan Ini namanya Takun Maka engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah ya. Manusia yang paling ahli ibadah Karena kalau dia menjaga diri dari hal-hal yang akan membahayakannya di akhirat kelak Niscaya dia akan menggunakan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wakun fani anta kun ashkar dan jadilah manusia yang konaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Orang yang tidak bisa syukur kalau dia tidak punya sikap konaah. Masalahnya bukan masalah dia diberi sedikit atau banyak oleh Allah, tapi dia tidak konaah. Lannyakani bima atohullah tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Meskipun diberi banyak kalau tidak ada sikap qanaah dia akan merasa kurang dan tidak cukup. Tapi orang yang punya sikap qanaah meskipun sedikit sedikit diberi oleh Allah Azza wa dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini qanaah maka kalau kita qanaah kata beliau qanian jadilah engkau orang yang mempunyai sikap qanaah takun asykarun nas engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah azza ya, wajalla ya. wa ahbib wa lil nas ma tuhibbu takun mu'minan dan cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu misalnya engkau akan menjadi seorang yang mukmin wa ahsin mujawarat taman dan berbuat baiklah ...di dalam engkau bertetangga kepada orang yang menjadi tetanggamu... ...taupun musliman, engkau akan menjadi seorang yang muslim. Maka muslim yang baik adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat kejahatan kepada tetangga itu... ...tidak sama kalau kita berbuat kejahatan kepada orang lain. Nilainya itu muzwa'ah. Punya nilai yang lebih dihubungi Allah Azza wa Kalau misalnya kita berbuat keburukan kepada orang dan nilainya satu kepada tetangga bisa gandakan oleh Allah Azza wa Makanya ada kan datang dalam sebagian riwayat disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Al Mufrad. Naam bahwasanya Al-Mugdad pernah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang atau Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya mengenai zina. Maka sahabat menjawab, Haram. Haramahullahu wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Nabi SAW, La'ayazniya rajulu bi'ashri nisuatin khairun lahu min ayazniya bimra'ati jarih. Kata beliau Anihsallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih baik untuknya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Nilainya berlipat ganda, 10 kali lipat. Ya, nah, karena tetangga mempunyai hak yang kuat terhadap dirinya sehingga kalau dia menyakiti tetangganya nilainya 10 kali lipat dibanding dia menyakiti orang lain kemudian Nabi bertanya kepada mereka tentang pencurian anis ya. sariqah maka mereka menjawab haram wa warasuluh diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka kata Nabi anis s.a.w la'ayya sariqah rojulu min ashrati abdiatin aisaru alaihi min ayasriqa ay min baiti jarih kalau seandainya orang itu mencuri dari sepuluh rumah itu lebih ringan untuknya daripada dia mencuri dari rumah tetangganya ya. nah ini menunjukkan bahawa menyakiti tetangga dengan sikap apapun juga nilainya berlipat ganda di sisi Allah azza wajalla maka jangan kita menyelisihkannya Ya, karena tetangga itu mempunyai hak yang kuat terhadap diri kita maka kebaikan kita kepadanya sangat ditunggu dan kejelekan kita kepadanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Wajalla nilainya di sisi Allah Tabarokal Wata'ala. nah termasuk perkara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga yaitu memperhatikan tetangga jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar nah, ini hal yang penting kita lihat, dia itu punya bekal makanan untuk harinya atau tidak apa yang dimakannya kalau kita tahu dia orang yang tidak mampu harus kita punya perhatian yang lebih apalagi kalau kita orang yang mampu yang punya diberi yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki. Nah, maka kita jangan mengabaikan tetangga kita. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Al Mukhtarat. Dan hadisnya hasan insyaallah. Kata Nabi alaihi salatu bukan dalam riwayat itu kata Abdullah bin Musawir sami'tu bin Abbas zakarab bin Zubair aku mendengar Abdullah bin Abbas menyebutkan perihal Ibnu Zubair wabaqalah maka Ibnu Abbas menganggap bahwasanya Ibnu Zubair itu plek kembaqalah kemudian Abdullah bin Abbas mengucapkan Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layal mukmin, alldi yeshbang wajaruh jae ila gendih. Bukanlah orang yang mukmin, bukanlah orang yang beriman, yang dia kenyang, sementara tetangga di sebelahnya dalam keadaan lapar. Hati hati. Perhatikan tetangga sebelah kita, yeah. jangan sampai ada di antara mereka orang yang tidak mampu. Yeah. Kita setiap harinya bisa makan dengan kenyang, sementara dia kelaparan, kekurangan. Nah, ini tanggung jawab kita. Yeah. Mana tanggung jawab kita sebagai tetangga ketika kita membiarkan tetangga kita dalam keadaan lapar sementara kita kenyang? Saya jadi teringat ada sebuah kisah, ya. kisah uh, seorang yang menuntut tetangganya di pengadilan. Dia tuntut tetangganya di pengadilan karena dia mendapatkan tetangganya itu selalu makan dengan lahap dan gemuk, ya. sehat tubuhnya. Sementara dia selalu tidak seleramakan, dan kondisinya ala kadarnya, artinya tidak e, sekuat tetangganya itu. Maka dituntutnya tetangganya itu di pengadilan. Nah. Lantas ketika ditanya oleh hakim apa masalahnya, dia melaporkan tetangganya, dia katakan, ini tetangga saya, ya. Dia bisa makan dengan lahap, sementara saya tidak. Dia punya tubuh yang sehat, sementara saya tidak mempunyai tubuh yang seperti ini. Ya, lantas apa masalahmu? Oh iya, saya punya masalah. Karena dia selalu makan ketika saya masak. Nah ternyata apa? wangi dari masakannya itu sampai ke tetangga. Maka tetangganya yang tidak mampu ini tadi makan dengan ala kadarnya, tetapi dengan wanginya masakan tetangga tadi. Makannya lahap, ya. Sehingga punya tubuh yang sehat. Masya Allah. Nah, ini tetangganya benci lah. Saya enggak makan. Karena dia sejauhnya makannya enak. Orang yang itulah dunia. Apa itu? Itulah dunia Dunia itu seenak apapun Kalau sudah sering kita menikmatinya Jadi tidak nikmat, Ya enggak? ya tidak Itu dunia Karena kenikmatannya terbatas Sementara singkat Apa makanan yang paling enak di dunia ini Apa Ya mau apa kek sebutkan Kalau kita sudah sering makan Makanan itu nikmatnya hilang Biasa-biasa saja Orang yang jarang memakannya, wah, sekali makan itu sudah top sudah ya. ya misalnya kita contohkan gulai ayam lah, atau gulai kambing. Orang yang makannya setiap hari mungkin ikan asin, tempe, tempe bacem lagi, ya kan? Begitu dia dapat gulai kambing, yo, wah, nikmatnya sujud syukur, ya, nikmat banget. Lah orang yang tiap hari makan sate daging kambing ponseng nggak meras nggak merasakan nikmat itu itu dunia seperti itu ya ndak nah maka sia-sia hidup kita kalau hanya mencari kesenangan dunia saja nah ini tadi tetangganya melaporkan orang itu ya, dia makan merasakan tiap hari nggak ada nikmatnya lah ini cuma baunya saja masya Allah. ya jadi dia bayangkan bahwa dia sedang makan masakan itu tadi maka makannya larut Nah, maka tentuklah si tetangganya ini tadi, karena telah mencuri bau, mencuri, mencuri wangi, nah, mencuri wangi masakan. Akhirnya si hakim juga ee, apa? Menjatuhkan denda, kamu didenda dengan sekian dinar ya, karena telah mencuri wangi masakan, ya, sehingga kamu bisa makan enak, sementara yang punya makanan. Tidak merasakan nikmat seperti itu Subhanallah ini, ini orang gak mampu Dia miskin, fakir ya, Dengan apa mau saya bayar Uang sekian ribu dinar ini tadi ya, Gak mungkin Dia berpikir apa Caranya dia membayar ya, Subhanallah Allah beri dia ide Ide semerlap ya, Sehingga Denda itu lunas Ya, ketika datang hari pengadilan, hari sidang, maka datanglah dia, ya, siap untuk membayar denda. Ya, dipersilahkan untuk membayar denda. Maka dia membawa sebuah celengan besi, ya. Maka dia bawa uang beberapa dirham, dia masukkan, tapi celengan itu bolong. Jadi dia masukkan, dia hitung suling, suling. ambil lagi. Suling ambil lagi. Suling ambil lagi. <laughs> nah. Tuh, apa ini gitu? Iya, saya kan cuma mencuri wangi. Kamu mendapatkan bayar denda suaranya. Sama. Ya. Saya mencuri wangi, kamu mendapatkan bayaran suaranya tok. Heeh, ah. imbas kan? <laughs> Nah, akhirnya dia dibebaskan dari tuntutan itu kala selesai urusan. Nah, ini tambahan saja ya. <guluh> nah, Almuhin kuanqidin rahimani warahimakumullah ya menunjukkan bahwa seorang tetangga perlu memperhatikan tetangganya. Jangan sampai kejadian seperti tadi. Baik jangan sampai kita bermalam dalam keadaan kenyang. Kita bisa tidur ngorok perut kenyang, ya. Sementara tetangga kita tidur dalam keadaan lapar. Disebutkan di dalam Sirsila As-Sahiha diterangkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah kata beliau: "Wafil Hadis dalilun wazhun ala'annahu yahrumu ala'jaril al gani aydaa jiranahu jaiin". Ya, dalam hadis ini ada dalil yang nyata yang jelas menunjukkan haramnya atas tetangga yang kaya membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Fayajibu alaihi ayuqaddima ilaihim ma yathfauna bihil ju'u. Maka kewajibannya adalah memberi kepada mereka apa yang bisa menghilangkan rasa lapar mereka itu. Wa kadhalika ma yattasuna dini in kaanu ura. Demikian pula dia memberi kepada mereka apa yang mereka bisa berpakaian dengannya jika mereka tidak mempunyai pakaian wanah madalik minatururiah dan yang seperti itu dari hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok kalau tetangganya tidak mampu ya jangan dia oh, hidupnya berlebih punya mobil bagus rumah bagus pakaian bagus tetangganya kasian makan eh, sulit ya pakaiannya ala kadarnya hidupnya serba berkekurangan sementara dia tidak punya perhatian, ya ini termasuk hal tetangga yang harus kita tunaikan. Kalau kita orang mampu, beri, ya beri dia makan dengan selayatnya sehingga dia makan setiap hari tidak lagi kelaparan, ya kemudian beri dia pakaian kalau memang dia tidak punya pakaian yang layak, nah apalagi kalau pada hari raya ini kan gitu, ya. Jangan e, Yang satu anaknya Masya Allah Pakaiannya bagus-bagus ngecling-ngecling Anak tetangganya kasihan ya, Dari raya ke raya Ya pakaiannya itu juga Nah ya, Kalau kita menjadi tetangga yang baik ya, Ingin menjadi tetangga yang e, Mempunyai Pahala yang besar Di sisi Allah Nah Dimasukkan ke dalam surganya ya, Maka kita perhatikan Tetangga kita Kita belikan anaknya Pakaian yang bagus Nah demikian pula hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan pokoknya kalau dia nggak punya rumah gimana coba nah, kalau kita mampu berikan rumah ah waduh abu batik nggak abu <gop estos ters> kalau seorang itu punya anseha yang tinggi sebagaimana yang dipunyai oleh Abu Bakar Rajaul Luhur coba lihat Abu Bakar apa yang tidak dia lakukan untuk kaum muslimin Hartanya habis untuk kepentingan siapa? Kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ada yang masih budak dia merdekakan. Ada yang nggak mampu dia beri. Butuh apa? Pasukan kaum muslimin dia biayai. Hah? Para sahabat Nabi saw. Ketika dia punya kemampuan dan kekayaan, sehingga kekayaannya manfaat. Katanya kalau sudah jadi orang kaya mau seperti Abu Bakar. Lalu dia apa? Hah? Makanya kalau ada tetangganya yang nggak mampu belum punya rumah beliin rumah, <laughs> ya. Memang membutuhkan keimanan yang kuat. Tapi kalau kita mampu untuk jadi orang seperti Abu Bakar, Abu Bakar itu bukan lebih karena dia banyak sholat, bukan karena dia banyak puasa. Keutamaannya ketika dia punya kemurnian hati, kejernihan hati, jujur kepada Allah dan Rasulnya, dan punya rasa kejujuran kasih saya rahmat kepada sama kaum muslimin dengan nilai yang paling tinggi ingin untuk kaum muslimin itu mendapatkan yang terbaik itu hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu nah sabaq Abu Bakar bi kafrati shaumi wala bi kasrati salatin walakin ma waqara fi qalbi ya tidak mendahului kalian karena banyaknya salat atau karena banyaknya puasa tetapi karena ada karena sesuatu yang ada di dalam hati Nah, jadi ya bertahaplah, ya bertahap. Nah, yang ringan-ringan dulu. Ya, nanti kalau sudah bisa, baru yang berat. Jangan langsung kelas-kelas berat. Nanti nggak mampu kan gitu. Nah, kualifikasi rahimani warahimahumullah. Kemudian termasuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kita menghina atau melecehkan pemberian tetangga kita meskipun sesuatu yang tidak bernilai. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari beliau bersabda, "Ya nisa' al-muslimat, la tahiranna jaratun li jaratiha walau fir sanashah." Wahai para wanita muslimat, diingatkan para wanita muslimat karena biasanya para wanita ini yang mulutnya nggak bisa dijaga, ya sulit dikendalikan. Nah, diingatkan oleh Nabi saw, waai para wanita muslimat janganlah tetangga itu meremehkan, melecehkan, merendahkan tetangganya yang lain, walau firsanah syah, walaupun hanya dengan kulit daging. Artinya Pemberiannya jangan dihinakan, dilecehkan. Walaupun dia cuma memberi sesuatu yang mungkin kita mampu membeli sesuatu yang lebih daripada itu berlipat kali ganda. Hormati dia, muliakan dia, besarkan hatinya. Ya Allahu Kau Ran, masya Allah, anak tenang sekali antum beri ini, luar biasa ini. Hah? Walaupun mungkin nggak ada nilainya nggak seberapa, kita mampu beli yang seperti itu jauh berlipat kali ganda. Ya tapi kita tunjukkan bahwa kita menghormati dia dan kita senang dengan pemberiannya, itu baru tetangga yang jempolan, top Oke. jangan kalau ketika dikasih ketika pemberiannya itu tidak seberapa ya, zat Allah apa, bicara cuman cukupnya menunjukkan kayak gak ada nilainya nah. apalagi sampai mengeluarkan kata-kata, waduh kalau ini saya bisa beli ya, kelingan tuh gak usah ngasih yang gini-gini. <laughs> kalau ngasih itu yang bernilai, yang berkesan katanya. Ya betul kalau memang dia mampu lah. Dia sekarang ingin berbuat baik kepadamu dengan apa yang dia bisa. Syukuri apa yang dia beri. Man la ya syukurin das, lah Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Nah. Oleh karena itu besarkan hatinya Ucapkan Jazakallahu Khairan Dengan wajah yang menunjukkan rasa senang dengan Pemberiannya ya. Anggaplah seolah-olah Pemberiannya itu sangat berharga untuknya, Sehingga dia merasa Menjadi memberi sesuatu ya. Ketika dia memberikan hal itu kepadanya. Kalau engkau Kemudian meremehkan Pemberiannya lain kali dia gak memberi Ah, udahlah dia juga mampu beli Ya hasilnya biar ya dikasih juga seperti itu. Akhirnya timbul apa? sesuatu yang tidak baik di dalam hati saudaranya menimbulkan hal yang suatu saat bisa jadi besar. Ya, suatu saat bisa jadi masalah besar. Karena antara tetangga dengan tetangga ya, sangat kentipit. Gampang sekali terjadi apa? kesalahpahaman dan gesekan Apalagi satu komunitas, ya. ya, kayak kita berada di satu lingkungan begini, gampang sekali terjadi kesalahpahaman. Ya. Apalagi sesama ahlu sunnah karena ash-sha'atun yanzahu fi ma'bainakum. Ya. Sha'atun itu menyelinap berada di antara kalian, ingin membuat tercabelah ke jauhnya hati antara satu dengan yang lainnya. Maka wa al-khidjin rahimani ini adalah perkara yang menjadi hak tetangga dan seharusnya kita memperhatikan hak-hak tetangga tersebut. Kita cukupkan dulu wallahu a'lam bissawab. Kita bersiap untuk salat maghrib insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Wallahu a'lam wa billahi taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Thank mm -hmm. <laughs> you.